Kali ini kita akan memikirkan satu topik yang baru lagi tentang manusia yang unggul. Manusia unggul adalah manusia yang tentunya diimpikan, didambakan. Dan banyak sekali judul-judul buku yang memakai kata manusia unggul. Manusia unggul itu menyangkut SDM. Manusia unggul itu untuk mengantisipasi dunia iptek yang berkembang secara luar biasa. Tetapi saya akan sekarang membicarakan manusia unggul dalam perspektif rohani bagaimana? Kaitan yang digugat atau dituntut oleh Alkitab dari tiap orang percaya untuk menjadi manusia unggul sehingga mampu berkarya di tiap aspek kehidupannya. Sehingga dia unggul dalam segala lini. Karena bukankah orang percaya sudah diberkati oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor? Tetapi menjadi kepala bukan ekor itu bukan kuantitatif, melainkan kualitatif. Bagaimana menjadi kepala bukan ekor itu bukan menjadi kepala kantor ya atau dain sebagainya tapi bagaimana menjadi model menjadi kepala bukan ekor bukan sama dengan menjadi apa namanya kaya dan tidak miskin tidak mengapa miskin selama model hidupmu moralitas hidupmu menjadi ukuran dan tiruan apa ditiru oleh banyak orang menjadi teladan nah itu yang penting nah, oleh karena itu saudara kita akan memikirkan manusia unggul ini yang pertama kita akan melihat manusia yang cerdas Manusia cerdas ini akan kita lihat di dalam Amsal pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Amsal pasal 85 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kepasikan adalah kekejian bagi bibirku. সগা লাপারি দাদা আতো তাং লি পড়া ইন কারনাশে নার্নে তো গাম্বারি আর মমসি দিয়ে ইয়ংপা তো কারণ Supaya orang yang tidak berpengalaman Tuntutlah kecerdasan Orang yang bebal mengertilah dalam hati Dari mana? Dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam Jadi dari sang sumber itu Kita mendengar Sehingga dengan demikian Orang-orang yang tidak berpengalaman Menuntut satu kecerdasan Mari kita bicara orang tidak berpengalaman Kalau orang tidak berpengalaman Lebih mau mengatakan sebetulnya gambaran Kepada keterbatasan akan pengetahuan Kalau orang tidak berpengalaman Artinya kan begini Loh Kamu gimana sih? Begitu aja kok ketipu? Iya pak Saya pikir tadi orang itu baik Ternyata Waduh Sesudah saya kasih segala sesuatunya pak Saya pikir dia akan kembalikan Dia bilang akan dapat untung yang besar Ternyata saya ketipu Mengapa yang kau bisa ketipu? Saya pikir dia baik Bagaimana kau bisa pikir dia baik? Di kota besar ini banyak pembohong Banyak penipu Mudah dengan segera kita akan menemukan kalimat seperti itu Dan dengan segera kita juga akan mendengar cerita Dari tiap orang yang ditipu Iya saya kapok, ini pelajaran bagi saya saudara kurang pengalaman membuat seseorang menjadi mudah Menjadi apa sebagai korban Kurang pengalaman membuat seseorang terjebak pada perangkap yang salah Mengakibatkan ia menjadi korban daripada sebuah tipu musliat atau kejahatan Karena itulah yang kurang pengalaman mesti datang dan belajar Kepada yang berpengalaman Dan sumber segala pengalaman itu digambarkan sebagai Tuhan Sang Kebenaran itu Hikmat itu, supaya kita datang dan belajar kepada dia Sehingga dengan demikian orang-orang yang tidak berpengalaman tidak lagi tertipu Tetapi ada yang digugat yaitu bagaimana kita harus menuntut kecerdasan Mengejar kecerdasan, hidup dalam kecerdasan, bertanding dalam kecerdasan Itu menjadi pikiran-pikiran yang serius yang perlu ditumbuh kembang Kecerdasan menjadi hal yang tidak bisa diganggu-gugat ংারি সুতামূপানো সুতারি তুমু কম্বাঙ্গনী প্রা পামলা জারানেরঙ্গা তঙা প্রঘু মুহা আন্ডা মুরং চারদাস কার তু তুমলা গন্ডা চারদাসংলু আর তু কবলে dalam hidupmu saudara menjadi menarik sekali bukan kalau kita pikirkan dan kita lanjutkan. Sehingga dengan demikian kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh hidup yang berkemenangan. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Alangkah indahnya. Maka kecerdasan harusnya menjadi milik tiap orang percaya. Supaya orang percaya tidak terjebak pada perangkap yang salah. Jadi yang tidak pernah belajar. Begitu pula di dalam ajaran saudara. Kenapa sih orang Kristen bisa disesatkan? Kenapa sih orang Kristen mudah tersesat? Jawabannya gampang karena tidak pengalaman. Artinya apa? Karena kunang berpengetahuan. Artinya lagi apa? Karena kurang menuntut kecerdasan sehingga kita akhirnya mudah terlena kepada apa yang dikatakan para pengkhotbah, kita terima mentah-mentah. Padahal kita belum tentu bicara seperti itu. Ironis bukan? Seringkali dalam pelayanan kemudian Anda tanya jawab, orang akan tanya, "Pak, kan ada yang begini-begini begini begini begini" gitu ya. Dia memberikan satu statement. Saya langsung jawab, "Saya enggak tahu tuh yang begitu. Di mana ya ayatnya? Enggak bisa nunjukin?" Lewat apa kata lewat Pak Pendeta. Memang begitu কাতা anda anda baca sehingga kita tidak menjadi বগিতা itu sebab ketika dikatakan berdalam hal ini kita sehingga kita tidak মাত pada perangkap yang salah sumber Hikmat itu Nah jadi মাতো না জানি ketika kemudian orang hanya mendengar tanpa menguji akhirnya dia salah lalu সতলা Celakanya sesudah dia tersesat Dianggap dia tidak tersesat Ini yang bikin repot lagi bukan? Lalu ada orang tanya sama saya Pak, kalau mereka tersesat kenapa tidak rasa mereka tersesat? Mereka bilang mereka benar Yes, ketika engkau Meyakini satu keyakinan yang salah Menjadi keyakinanmu Pasti menurutmu itu benar Orang yang beda dengan keyakinanmu yang sebetulnya benar Pasti kau katakan itu salah bukan? bukan Bukankah semua agama sama? Untuk mengatakan benar Padahal perbedaannya tolak belakang misalnya Tapi kenapa tetap ada pengikutnya? Sama dengan kekristenan Orang yang sudah ngaco jalannya akan merasa luar biasa Merasa paling benar Dalam kebenaran yang mereka yakini Itu sebab ketika pengkhotbah menjadi ukuran kebenaran Kacaulah kehidupan gereja Ketika denominasi menjadi andalan Lemahlah persendian gereja Karena seharusnya orang kembali kepada Alkitab Untuk mampu mengendalikan diri tanpa memaksa orang Dengan apa yang diketahuinya Ayo tuntutlah kecerdasan supaya kita tahu jangan-jangan yang kita tahu itu salah satu atau dua yang kita tahu itu ternyata cuman separuh bukan se seutuhnya atau tiga yang kita pikir kita tahu ternyata kita nggak tahu malah lebih parah lagi kan begitu jadi belajar sehingga dengan demikian menuntut kecerdasan membawa orang Kristen mencintai sumber kecerdasan itu sendiri yaitu Firman itu belajar di situ lo apa kaitannya Pak dengan kehidupan sehari-hari Wow jelas banget ingat dulu ya basic tadi ya kurang pengalaman atau kurang hal yang pengetahuan maka disuruh mengejar kecerdasan loh kurang pengalaman kan nggak tentu kurang pengetahuan kalau bukan kurang pengetahuan maksudnya ngapain disuruh kejar kecerdasan jadi dari kalimat itu kita bisa tahu kan karena itu satu kalimat yang nyambungkan Jadi kalau dikatakan Hai orang yang tak berpengalaman tuntutlah kecerdasan berarti itu berkaitan dengan pengetahuan maka disuruh menuntut kecerdasan itu dulu prinsipnya Nah jadi saudaraku so -so yang kekasih Di dalam bagian-bagian seperti itulah kemudian kita bisa belajar Bagaimana sebagai orang yang tidak berpengalaman Kita menuntut sebuah kecerdasan di dalam kehidupan kita Sehingga kemudian kita tahu Sehingga kita tidak mudah tertipu bukan? Nah, kalau kemudian kita sudah tahu Misalnya terlatih dengan kecerdasan itu dalam bidang rohani tadi Belajar dari Tuhan itu Maka kita juga akan cerdas memahami dalam hidup ini toh Apa yang boleh, apa yang tidak boleh Tuhan mau saya kemana arahnya? Jadi jauh lebih mudah Jadi kecerdataan tidak selalu berbicara tentang apa namanya angka-angka di sekolah atau AQ. Bukan saja tentang IQ, tapi AQ juga bukan saja itu. Lalu ada orang bilang sekarang SQ, spiritual questions. Itu perlu dipergugat dan dipertanyakan ulang. Kalau spiritual bisa diukur, manusia ini apalagi nih? Padahal spiritual adalah keunggulan yang tidak terukur, bukan yang tidak tersentuh. Yang membuat seseorang bisa tampil dan hidup secara ekstra. Lebih dari kapasitas yang ada pada diri dia. Iya kan? Iman membuat kita kuat hidup ini. Dan iman membuat kita bersyukur Bahkan memuji Tuhan dalam kematian Wow hebat ya Jadi tidak bisa diukur itu Kalau diukur maka tidak ada keunggulan spiritual itu lagi nah, Jadi tapi apa pengertian spiritual Bagi yang mengukur itu perlu dipertanyakan lagi Pengertiannya apa? Pengertiannya begini Pak Pantas bisa diukur Maksud kita spiritual bukan itu kan gitu ya Nah itu cerdas namanya Sehingga ya sudah itu teritori dia তাপিকে ঝাগান তোর সালনাম জিপায ডেপে নই পাওয়াল বেরবে সালে আনি দিয়ে dengan pengalaman kalau banyak hal yang প্রুমুস alami dalam hidupmu pengalaman yang খালো pengalaman yang benar akan memberikan tumpukan মামি pengetahuan yang luar biasa karena bebal akan membuat কারনাই bodoh dan tidak থাকা bebal akan membuat engkau tidak belajar dan tidak mempunyai tumpukan pengalaman sekalipun banyak mengalami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan karena bebalnya tapi yang mau belajar বাঁ dalam hati itu akan jadi aset yang luar biasa Itu yang harus diperhatikan Oleh karena itu ketika dia berkata Dengarlah Karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam Dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat Karena lidahku mengatakan kebenaran Dan kepasikan adalah kekejian bagi bibirku Jadi belajar kepada sang hikmat itu Akan memberikan kita pengertian yang luar biasa Karena kebenaran akan diungkapkannya Kebenaran yang akan diajarkannya Sementara Sementara Iya Kepasikan menjadi kebenciannya Itu tidak suka cerdas itu adalah begini দিয়ে দিদি কান মনে ইপু কেন কালো দিয়া মানে ইপু অরং চারদাস তও দিয়ে সে দিয়ে সুখ না থিপ লা কে হানু যদি লংতাম দিয়ে ইত অরংি দা চারদাস সালালো সর্টতম তিপু সা তিপু সি নি উন তংসা না উন তুং সম বংশা সম বংশে ইনি পুয়া তথা বিশ টু টা বিশলা সুন্দর কমেন রুয়া পিসার বরুবা ইংতারি তামানি মুসু ারি দিয়ে ইনজাক সগারা মি ইনজাক দিয়ে প্রাননি গান পিছা বরুবা ডে পাম্বাল সান দেন কুঞ্জুমসায়াপি ওরাং চারদাসম বুকানি ডুপ শর্ট টম লং হামি কেন মাথা আরো জি মানুষ কাপানা তুই হিডু নিামি সালোৎ আরা Seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itu, belajar pada dia. Jangan bebal. Belajar pada dia yang mengatakan perkara-perkara yang luar biasa. Belajar kepada dia yang mengatakan hal-hal yang tepat, yang tidak meleset. Belajar kepada dia yang mengajarkan tentang kebenaran. Dan belajarlah kepada dia yang baginya. Kepasikan, hanyalah kekejian. Wow! Saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir-pikir ya, apa ya korelasinya hidup benar dengan cerdas? Apa korelasinya hidup benar dengan cerdas? Apa korelasinya jauh dari kepasikan sama dengan dekat dengan pengetahuan? Mari saya tunjukkan saudara, kalau saudara orang Kristen, cinta kebenaran dan selalu mau hidup benar, pasti saudara akan melakukan yang benar bukan? Nah waktu saudara melakukan benar, saudara jujur, pasti saudara tidak akan tertekan oleh apapun. Karena saudara merdeka. Saudara tidak niko-niko begitu istilahnya ya. Tidak mengada-ada. Kemudian yang berikut yang perlu dipikirkan lagi adalah. Kalau kemudian saudara adalah orang yang betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara adalah orang yang benar tadi. Saudara akan ditambah-tambahkan hikmat oleh Tuhan. Sehingga makin hari, makin tambah, makin Smart makin luar biasa. Nah, pada waktu saudara melakukan seluruh itu dalam pergumulan kehidupan saudara. Saudara makin canggih, makin kuat, makin hebat. Nah, di sana saudara akan menemukan. satu prinsip yang penting dalam kehidupan bagaimana saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kerinduan akan kebenaran membuat saudara terus belajar, mencari yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Otomatislah saudara lebih smart. Lalu ada yang bilang gini, apa buktinya dia itu belajar Alkitab, belajar al kitab sekarang malah kerjanya jadi enggak beres ini, jadi enggak beres. Saya jawab lagi, kalau orang belajar Alkitab lalu katanya studi lalu kerjanya enggak beres, saya akan mengatakan dia tidak benar. Kalau dia benar Pasti dia rindu melakukan kebenaran bukan hanya dalam pencarian, penggalian akan makna kebenaran Tetapi juga membawanya dalam kesarian, kehidupan sehingga orang bisa melihat hidupnya yang benar Dan model yang benar, itu baru benar bukan? Jadi tidak ada kebenaran itu sepotong separuh Kalau kemudian saudara lihat ada orang belajar Alkitab lalu tidak mau bergaul yang lain Saya jawab itu tidak benar, itu gitu saja Karena Tuhan tidak suruh kita mengasingkan dari dunia ini kan Orang cerdas tahu untuk apa tujuannya Kita disuruh jadi garam dan terang di dunia ini Hikmat adalah perkataan yang adil দুই বারতিক মঙ্গার তি আপনি সেই গা আিকা খান দিদ আলাম প্রকাথ আন দিছান ইয়ং আডিল ইংলস তোপাত সেগা ইতাম সোম জাদি জলাশ বা গেয়ং চারদাস লুরুস গেয়ং বারপা হুয়াড়ান আন্ডা পাহামি কালো আন্দা চারদাস Semua akan menjadi jelas kalau Anda cerdas. Dan kalau mau cerdas, Anda mesti belajar. Anda mesti menuntut kecerdasan. Menggali itu terus-menerus dalam kehidupan. Kepada siapa? Sumber kecerdasan yang sejati. Sumber keadilan yang selalu berbicara tepat dan tidak meleset sedikitpun. Yang tidak berbelat-belit tapi tepat kepada apa yang dimaksud. Wow, luar biasa sekali saudara-saudara. Sehingga akhirnya dikatakan semuanya itu jelas bagi yang cerdas lurus bagi yang berpengetahuan Karena jelas bagi yang cerdas lurus bagi yang berpengetahuan artinya orang cerdas akan terus dengan kuat menggali pengetahuan Dan akhirnya membawa dia jalan tepat arah alangkah luar biasanya Nah saudara-saudara disinilah keunggulan orang-orang Kristen Yang seringkali saya kritisi ketika banyak sekali misalnya para kompot bayang. Cenderung tanpa sadar kurang seimbang dalam berbicara atau memang justru memang memang ngawur gitu ya. Kalau saya bilang kurang seimbang itu waktu dia mengatakan saudara-saudara iman kita kita harus pakai. rasio memang penting tetapi tidak boleh diandalkan. Tentu saja orang mengandalkan pikiran mengabaikan Tuhan itu yang Tuhan salah. Tapi orang yang cinta Tuhan memakai pikiran itu yang Tuhan mau. Mengandalkan memakai tolong dilihat kecerdasan Alkitab berbicara tentang pengetahuan Nah karena itulah ini membuat rentan di dalam kekristenan sehingga banyak umat akhirnya menghidupi dua dunia yang berbeda sekali kadang-kadang kita lihat ini orang kuliah cerdas pintar begitu ya ip-nya lulus bagus Tapi kemudian dalam kes kita kaget syok. Kenapa? <laughs> Kenapa? Jawabannya gampang. Karena kok hidupnya begitu ya? Hidupnya itu kok kok kok aneh ya. Di sekolah pintar gini kok ikut ajaran yang ih, enggak masuk ngerti kita. Ya, yang ngawur gitu. Kok dia enggak tahu ya? Bukan dia enggak tahu. Waktu dia belajar dia pakai otaknya maksimal. Waktu kemudian dia kebakten, dia bunuh tuh otak. Sehingga dia tidak menganalisa, tidak mencerna. Dia terima begitu saja tanpa mempertanyakan. Tanpa mengujinya, seperti ketika dia studi Aneh sekali kan Sehingga terjadi ambivalen, terjadi keanehan Orang pintar ya kok bisa jadi bodoh Ketanpa beragama Itu sebab orang mengkritik dari luar <gak> Agama itu memang bikin orang jadi bodoh Mau disalahin gak bisa juga Karena kadang dalam faktanya memang begitu Walaupun seharusnya tidak begitu Karena itulah kita perlu belajar sosiraku, Memahami satu kebenaran Dengan utuh Sehingga kita menjadi manusia yang cerdas di Dalam kehidupan kita Kita menuntut sebuah suami istri orang tua anak kerja atau tidak kerja Bagaimana menjadi manusia yang cerdas itu Sehingga ibu-ibu bisa memintain hubungan dengan suami dengan baik Bagaimana juga membina anak-anak dengan baik Begitu juga anak-anak di sekolah Bisa bergaul dengan baik Bagaimana memenangkan masa depannya dengan baik Suami di kantor Bagaimana kemudian apa namanya menjalani hari-hari kerjanya dan meniti karirnya dengan baik Kita mesti cerdas Dan ini akan terus menuntun membimbing kita Untuk menggapai kemenangan demi kemenangan Sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan Dan dunia melihat kita Mengakui kita orang-orang yang unggul Orang-orang yang cerdas Karena kita takut akan Tuhan Alangkah indahnya Karena itu jadi satu kesaksian Yang tidak bisa dibantah oleh siapa saja di kolong langit ini Wow Itulah kekristenan Nah pertanyaannya tentu adalah Apakah saudara mencintai pengetahuan? Apakah saudara menggali dan mencari Apakah saudara seorang yang cerdas untuk itu? Ingat Ini bukan soal berapa akui saudara? Tapi soal berapa kesadaran saudara? Kecerdasan adalah orang yang sadar untuk mau belajar. Sehingga dia menjadi luar biasa besar. Kesalahan adalah ketika mematikan kemauan. Sehingga ia tak pernah berpengetahuan. Itu sangat mengerikan. Semoga Anda dan saya adalah manusia cerdas. Yang cerdas karena takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasihmu dalam hidup kami. উ dan dan hidup kami supaya terus hidup menyenangkan hati Tuhan berdoa juga untuk setiap saudara supaya semakin bergairah dalam menggali diri kemampuan yang ada Tuhan tanamkan sehingga sungguh mereka boleh menjadi orang yang কা cerdas menyikapi kehidupan sehingga dengan sungguh-sungguh orang dibekali dan dengan sungguh-sungguh pula orang mencermati dan dengan sungguh-sungguh pula diberikan kemampuan untuk ডিব্রিকান berbagai kesalahan yang melanda gereja Tuhan sehingga dengan demikian secara bertanggung jawab kami hidup dan bertanggung jawab pada ketetapan yang Tuhan wariskan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Tuhan kami hidup kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam surga. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Shrait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana.